Pertanyaan macam-macam Tidak semuanya berkaitan dengan tema Pertama Apa hukumnya memanfaatkan Barang temuan di jalan Dalam keadaan Barang itu tidak mungkin Dicari pemilik Artinya Barang yang ditemukan tersebut Adalah barang yang mungkin Dianggap Sebagai sesuatu yang tidak terlalu berharga Misalnya di jalan kita menemukan uang seribu rupiah Menemukan uang seribu rupiah Kita yakin tidak akan mungkin ada orang yang dengan sengaja mencari uang dengan jumlah seribu rupiah Bolehkah kita memanfaatkannya? Jawabannya boleh Jawabannya boleh. Ini sekali lagi terkait dengan barang temuan yang tidak ada nilainya. Atau sangat kecil sekali nilainya. Di jalan kita temukan ada misalnya permen. Satu. Dua permen. Satu biji permen. Tidak apa-apa kita manfaatkan. Kita ambil kita makan. Jangan sampai ketika menemukan satu permen. Kita... Umumkan kesana kemari selama satu tahun. Lah, tidak. Orang yang merasa kehilangan satu buah permen tidak akan mungkin dia mencari-cari permen itu. Sampai menghabiskan sekian waktu lamanya. Jadi sekali lagi intinya jika barang temuan itu adalah barang yang tidak ada nilainya sama sekali atau kecil sekali nilainya. Dan tidak mungkin orang yang kehilangan barang tersebut akan mencari-carinya. Maka boleh untuk dimanfaatkan. Akta Rp2.000 2000 itu dianggap kecil. Jadi ketika kita menemukan uang Rp2.000, tidak apa-apa kita langsung ambil. Jangan pura-pura diinjak dulu. kemudian lihat kanan-kiri terlebih dahulu. Tidak ada orang baru ambil. Tidak perlu seperti itu. Ambil saja. Bisa kita manfaatkan atau misalnya Ditalurkan untuk sesuatu yang bermanfaat apa -apa. Saya seorang tenaga kesehatan Tempat kerja saya terkadang Saya harus mengecek tekanan darah mengecek Tekanan darah maksudnya Tensi darah Pasien ummahat Ahwat, yang bukan mahrum apa hukumnya saya mengecek tekanan darah pasien tersebut dalam keadaan saya berusaha untuk tidak menyentuhnya dan berusaha menjaga pandangan saya dan ini gak mungkin tidak menyentuhnya mesti menyentuhnya dan mesti memandangnya masa kamu mau tensi darah wanita kalau kamu balikan wajahmu begini, ya nah, pasti melihat pasien tersebut paling tidak akan ada komunikasi. Mungkin pasien itu akan bertanya berapa tensi darah saya? Kalau kamu jawabnya begini, tensi darahmu sekian sekian kan nggak mungkin, nggak mungkin. Untuk itu maka nasihat bagi seorang tenaga kesehatan tersebut adalah sebisa mungkin hindari atau tidak mengecek darah pasien wanita. Jangan Dan apa hukumnya dalam hal ini Menyentuh nenek-nenek Yang pasti Tetap tadi Berusaha untuk tidak sama sekali Mengecek darah pasien wanita. Mungkin pada awalnya Mengecek darah Nanti anaknya minta dicek darahnya saya terlanjur masuk sekolah swasta yang di dalamnya banyak penyimpangan berikanlah nasihat Nasihatnya adalah tidak melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut Antum dalam keadaan tahu dalam keadaan tahu bahwa di sekolah tersebut ada penyimpangan terus apa yang mau dipertahankan kalau antung melanjutkan pendidikan di tempat tersebut, itu artinya antung mempertahankan penyimpangan. Maka, adalah tidak melanjutkan pendidikan yang sudah diakui sendiri sebagai sekolah yang di dalamnya banyak. Apakah kaum komunis dihukumi kafir? Komunis kafir. Karena tidak percaya. Tidak beriman kepada adanya Allah. Tidak beriman kepada perkara-perkara gaib. keimanan terhadap perkara-perkara yang gaib seperti yang dikatakan oleh Imam As-Saili adalah sebuah ujian sebuah ujian sejauh mana kebenaran iman seseorang itu menjadi pembeda antara orang-orang kafir dengan orang-orang yang beriman orang-orang kafir mereka hanya mempercayai perkara-perkara yang dilihat secara kasat mata, sedangkan orang-orang yang beriman di samping mempercayai hal tersebut, mereka juga percaya kepada adanya perkara-perkara yang gaib. Barang saya dicuri oleh orang, apakah saya boleh meminta pertanggungjawaban di akhir? Yang mesti dilakukan adalah berupaya untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang Menang mengamankan pencurian, laporkan kepada kepolisian, misalnya, berdoa kepada Allah Subhanahuwataala agar barang tersebut dikembalikan. Bolehkah kita ta'awun untuk membuat tempat wisata? Kalau tempat wisata di mana-mana adalah sebuah tempat yang pengunjungnya tidak terbatas. Tua muda, laki-laki dan perempuan. Di tempat wisata itu sudah bisa dipastikan akan terjadi ikhtilat. Campur bau. Laki-laki dengan jadi jangan, jangan ikut bertahun membuat tempat wisata. Bagaimana kalau kita berwisata, bolehkah kita berwisata ke pantai, ke pegunungan misalnya? Ini lain lagi masalahnya. Soal kita berwisata, soal kita pergi ke suatu tempat, sekedar tasliyah, sekedar menghibur diri, mengembalikan kesemangatan, ini tidak mengapa ini tidak apalkan tentu kita mencari waktu-waktu di mana tidak banyak orang di kala sepi kita khawatir kalau tahun membuat tempat wisata ini masuk dalam kategori ta'awun 'alal ismi wal 'udwan sama di atas dosa dan permusuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika pemerintah. Memaksa kita. Untuk masuk menjadi anggota BPJ. Atau asuransi dengan ancaman. Tidak akan dilayani di pemerintah. Seperti membuat tim S.N.K attaqullah astataqwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan Bolehkah belajar di IAIN dan Lipia Sudah diketahui secara umum bahawa IAIN ini banyak Orkan kaum liberal. Memang IAIN ini cukup panjang sejarah pendiriannya. Tidak terlepas dari tokoh-tokoh yang menyebarkan kesesatan. Artinya, IAIN ini kaitannya sangat dengan berbagai hal yang membahayakan akidah, membahayakan ideologi. Kemudian di Libya ia adalah sebuah lembaga pendidikan Yang menitik beratkan kepada pendidikan bahasa Arab Namun Di Libya itu sendiri Juga dipelajari Dipelajari disiplin-disiplin ilmu lainnya Yang notabene para dosennya Adalah Hizbiyyud banyak. Itu sunnah jangan belajar ke tempat. Harus sunnah hendaknya belajar ke tempat yang lebih baik. guru-gurunya dapat dipercaya selamat manhaj dan akidahnya. Dari dulu sampai sekarang tidak ada ceritanya. AIN menawarkan lulusan lulusannya sebagai dai dari kalangan Abu Sunnah ulama. Justru tiap atau belah dikatakan secara umum yang keluar dari AIN adalah hisbiud dan sebaliknya orang-orang yang pada awalnya mengenal manhaj Salaf dengan baik ketika masuk Bolivia keluar sudah berubah. Ini sudah jadi cukup bukti bagi kita Kalau lembaga pendidikan tersebut tidak tepat oleh yun, uh, Ketika kita mendapati sholat jamaah telah usai Dan di situ ada yang Sholat sunnah Bolehkah kita mengikuti orang yang Bermakmum kepada orang yang sedang melakukan sunnah, sementara sholat yang akan kita lakukan adalah sholat yang wajib, ini hal yang dibolehkan. Ini adalah hal yang dibolehkan. Ada banyak riwayat atau asar dari para sahabat yang menjelaskan akan hal ini. Satu diantaranya adalah asar yang datang dari sahabat. Dan sebenarnya ketika kita mes, ketika kita datang ke masjid niat melakukan sholat berjamaah di masjid sementara sholat jamaah sudah selesai dilaksanakan maka kita akan mendapatkan pahala. Bagaimana hukumnya bila kita sholat di masjid sebagai makmum? Bertindak sebagai imamnya adalah seorang sufi dan lain-lain. Apakah sholatnya sah atau tidak. Selama yang menjadi imam itu kebidahannya tidak sampai kepada tingkatan kekukuran, maka sholat kita tetap sah. Kita tetap boleh sholat di belakangnya dan sholat kita tetap saham. Nah, wa alaihim. Kalian, kalian tetap mendapatkan pahalanya. Mereka, mereka tetap menanggung. Mohon bimbingan dan nasihat kepada kami yang baru saja belajar bahasa Arab. Nasihatnya adalah terus bersemangat dan tingkatkan kesungguhan untuk mempelajari bahasa bahasa Arab termasuk salah satu wasilah wasilah untuk bisa memudahkan mempelajari disiplin-disiplin ilmu yang lain dan ini pula yang dinasehatkan oleh para ulama, dinasehatkan oleh para masyarakat agar kita memiliki perhatian perhatian yang serius terhadap bahasa di daura kemarin juga sempat disinggung khusus oleh Syekh Khalid Taala agar kita Sungguh-sungguh memberikan perhatian yang besar terhadap Arab. Dan tentunya juga tidak boleh dilupakan. Lainnya yang sifatnya wajib ayini. Seperti sawid, akidah, dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri ketika mengetahui suaminya dengan wanita yang sudah bersuami apakah boleh melaporkannya apakah boleh melaporkannya kepada suami si wanita dengan memberikan bukti berupa gambar atau foto dan jika karena sebab laporan tersebut si wanita dan suaminya bercerai apakah terancam dengan hadis tidak beriman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini boleh dibilang e, Fitnah syahwat yang belakangan ini dahsyat terjadi Sepertinya Perselingkuhan dianggap oleh sebagian orang sebagai Sesuatu yang indah Padahal Itu termasuk dosa besar Itu termasuk Oleh karena itu, maka sebagai pasangan suami dan istri, hendaknya berupaya sekuat tenaga menjaga keharmonisan hubungan antar kedua. Sahabat Ibn Abbas r.a beliau mengatakan bahwa sungguh Aku sangat senang Berhias Mempertampan diri Di hadapan istriku Sebagaimana Aku sangat senang Bila dia mempercantik dirinya di hadapan Apa yang dikemukakan oleh sahabat Ibn Abbas Ini setidaknya menjadi pelajaran bagi kita Bahwa Penjaga keutuhan cinta dalam bingkai rumah tangga itu adalah hal yang penting. Kita harus melakukan segala hal yang bisa membuat istri kita merasa nyaman berdampingan dengan kita. Seorang istri pun demikian, hendaknya melakukan segala hal, tentunya dalam batas-batasan syariat, agar suaminya tetap sayang kepadanya. Sehingga tidak terjadi apa yang disebut dengan perselingkuhan. Kalau soal problem, soal masalah yang terjadi dalam rumah tangga, itu hal yang biasa. Itu hal yang tidak mungkin bisa lepas darinya. Tidak ada istilah rumah tangga tanpa problema. Tetap ada saja problem yang terjadi. Namun pada intinya kembali kepada masing-masing kita. Kembali kepada masing-masing dari suami dan istri. Sejauh mana kesungguhannya dalam menjaga keutuhan cinta mereka. Karena ikhwanufidin rahimakumullah. Al-mahabbatu tu'allaf. Kecintaan itu adalah sesuatu yang bisa menyatukan. Kalau sudah tidak ada cinta. Maka tentu akan terpisah. Tentu akan terpisah. Dan kita harus selalu ingat bahawa rumah tangga adalah ibadah, adalah ibadah, jihad fisa bilillah. Kita tidak boleh menganggap kehidupan rumah tangga itu sebagai hal yang biasa. Hal yang wajar, hal yang lumrah seperti manusia pada umumnya, tidak. harus meyakini bahawa kehidupan berumah tangga itu adalah ibadah semuanya semuanya bernilai ibadah apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan untuk pasangan kita adalah ibadah Nabi Alaihi A.S. menyatakan fattakullah in nisa, bertakwalah kalian terkait dengan istri-istri kalian Karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka sebagai istri-istri kalian di kalimatillah dengan kalimat Allah, kalian telah menjadikan kemaluan istri-istri kalian sebagai sesuatu yang halal dengan kalian di amanatillah dengan amanat dari Allah Azza Wajalla. Jadi kehidupan rumah tangga adalah ibadah. Jangan sampai kita menodai ibadah ini, dengan perbuatan-perbuatan yang diharap bagi seorang suami diberikan lapangan, keluasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memiliki istri lebih dari kenapa harus melakukan selingkuh tidak perlu Lakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Pangkihu ma'awbalakum minen nisa, asna wasulah sawaruba, nikahilah. Wanita-wanita yang kalian kehendaki, yang menjadi pilihan kalian, dua, tiga dan Ini bagi laki-laki. Terus seorang istri, seorang wanita akan merasa terpukul dan sakit hatinya, manakala melihat suaminya melakukan selingkuh dengan wanita yang lain. Beda halnya, ketika istrinya tahu suaminya memiliki istri yang lain, insya Allah tidak akan marah. Mungkin awalnya saja, tapi kesananya akan biasa. Karena itu, maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jawa. Bertakwa kepada Allah Azza wa kalau seorang istri mendapati suaminya melakukan perbuatan dosa maka hendaknya dia ingatkan atau tidak mengapa dia laporkan kepada seseorang yang mungkin bisa menyelesaikan persoalannya. Sekalipun kemudian setelah itu terjadi perceraian ayyukalifullahu nafsan illa biqadriha. Allah tidak membebani seorang pun kecuali dengan kemampuan. Bertakwalah At kepada Allah azza wajalla kemampuan. Jika memang dengan kejadian tersebut baik si istri maupun wanita baik si suami maupun si istri tidak bisa menjalankan haknya masing-masing maka adalah jalan yang paling baik dan paling selamat. Karena tidak ada artinya kehidupan rumah tangga bila masing-masing dari istri dan suami tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban. Apakah kita tidak boleh mempelajari tafsir mimpi? Masih banyak disiplin ilmu. Yang mesti kita ketahui. Yang wajib dan yang harus kita Jangan sampai kita mendahulukan sesuatu yang sebenarnya tidak penting di atas sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat penting. Nasihat para ulama adalah hendaknya kita memulai dengan sesuatu yang terpenting, kemudian yang penting, kemudian yang berikutnya, dan seterusnya. Apa faedah yang bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari tafsir mim? Paling tidak setiap saat kita akan mencari orang. Mimpi apa? Mimpi apa? Biar saya takwil. Paling begitu. Iya kan? Ketika tidak ada yang mimpi, maka ilmu tafsir mimpinya tidak berlaku. Dan hal yang penting juga untuk kita ingatkan di sini bahwa mimpi itu bukan hujah. Mimpi Bukan hujah. Mimpi itu bukan dalil. Ini dikatakan oleh Imam Malik: "Ubi rohmu wa hutaal bahwa mimpi tidak lebih hujah. Bukan hujah. Karena itu kita tidak atau kita jangan berpatokan kepada mimpi yang baik berarti itu adalah busro kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita mimpi yang buruk. Maka kita berlindung kepada Allah Azza dan selesai. Jangan sampai menghabiskan waktu untuk mempelajari tafsir mimpi. Dan tidak semua orang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mentakwil mimpi sekalipun sudah belajar bertahun-tahun tentang tafsir. yang harus saya lakukan ketika salah satu anggota keluarga menitipkan uang untuk dibelikan buku yang penuh dengan profat eh, atau kesyirikan-kesyirikan jika kita mampu untuk memberikan pengertian ya maka lakukan maka lakukan apalagi ini yang meminta adalah salah satu dari anggota keluarga beri pengertian beri pemahaman tentang buku yang akan dibeli yang dimaksud sampaikan kepadanya Buku tersebut buku yang kurang bermanfaat Kalau bisa Bisa ditukar Dibelikan Buku, -buku yang bermanfaat Seperti misalnya Buku-buku tentang doa, doa harian Isnul Muslim Atau buku-buku lainnya Hadis misal sangat baik dan bermanfaat kalau buku kayak tinggal baca aja di Al-Quran juga ada kan tapi kalau seperti buku kumpulan doa-doa ini ini lebih penting lebih baik oleh karena itu jangan pelit untuk memberikan pengarahan kepada keluarga, kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, kita harus bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang muslim, orang yang berupaya menciptakan kemaslahatan, ciptakan kebaikan. Tidak hanya sebagai orang yang soleh, tapi juga harus berupaya menciptakan kesolehan pada diri orang lain. Anyah di Allahu bi karujulan wahidan, airun min humrin. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaramu itu jauh lebih baik daripada harta yang padat. Samping itu kalau kita merujuk kepada pengertian kata soleh, maka sebenarnya di dalamnya ada semacam isyarat untuk kita menjadi orang yang muslim karena soleh itu kata imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala maknanya adalah al qaimu bihukukillah wal qaimu bihukukillibad. Orang yang soleh itu adalah orang yang menegakkan hak-hak Allah. Dan menegakkan hak-hak hambanya. Hak Allah yang paling utama, yang paling tinggi adalah mentauhidkan. Kita mentauhidkan. Sedangkan hak hamba adalah kita memberikan petunjuk kepadanya, ke jalan yang sekolah yang muridnya atau anak didiknya itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ini namanya sekolah umum. Satu. Yang kedua, sekolah umum itu artinya adalah sekolah yang pendidikan umumnya jauh lebih yang ketiga Sekolah umum itu adalah sekolah yang memang berbasis umum Sekolah yang memang berbasis umum Yang ditonjolkan bukan nilai-nilai agama Tapi Pendidikan Pendidikan Dengan mengetahui hakikat yang seperti ini Maka seorang yang perhatian kepada pendidikan, tentu dia akan lebih mengutamakan tempat pendidikan yang berkualitas. Dia memiliki harapan anak didiknya kelak menjadi anak-anak yang -anak soleh dan memiliki ilmu. Tidak hanya sebatas memiliki ilmu, akan tetapi juga memiliki kesolehan, akhlak yang baik, memiliki iman, memiliki akidah yang Kalau seorang pendidik yang seperti ini keadaannya, maka tentu dia akan lebih memilih untuk mengajar. Di tempat-tempat yang memang tujuan utamanya adalah pendidikan din, pendidikan itu kepada ikhwah yang mengajar di sekolah umum SMA misalnya tidak melanjutkan kegiatannya dan bertakwa kepada Allah azza wajalla bertakwa kepada Allah mengajar bukan hal yang dilakukannya mengajar adalah sesuatu yang diperbolehkan ketika kita punya ilmu maka menjadi hak bagi kita untuk menularkannya kepada yang tidak memilikinya Kita memiliki tujuan yang baik Tetapi wasilahnya Khawatir Apa yang kita lakukan Bagaimana sikap saya terhadap tetangga yang berpemahaman Syiah? Kalau sudah jelas nyata-nyata pahaman seperti itu dan kita tidak memiliki ilmu untuk bisa maka dari untuk berteman Ya, penerbit tu bagus yang Kalau penerbit tu bagus yang dulu pernah menerbitkan beberapa buku, itu sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah tidak ada. Hatiinya sudah, sudah bubar. Yang ada tu bagus herbal. Kemudian ditanyakan di sini sumber ideologi komunisme, radikalisme, dan liberalisme adalah dari pemikiran olah budi dibawa para pelajar atau mahasiswa dari luar negeri yang dari luar negeri yang ingin ditanyakan bagaimana hukumnya belajar mengajar di negara. Sebelum pembahasannya ke arah Hukum belajar dan mengajar negeri kabir, tentu ini sangat erat juga kaitannya dengan melakukan safar ke negeri para ulama sangat ketat sekali menetapkan syarat bolehnya melakukan safar ke negeri salah satunya adalah memiliki ilmu yang cukup ilmu din ilmu agama yang cukup syarat yang pertama karena dengan ilmu yang cukup seseorang bisa melindungi dirinya syarat yang pertama ini saja itu merupakan syarat yang paling berat syarat yang berat syarat yang lainnya pun termasuk syarat yang berat kemudian Hal yang penting juga untuk kita singgung di sini, ilmu apa yang dipelajari di negara kafir. Kalau mau belajar ilmu din, maka tentu bukan tempatnya di negara-negara kafir. Dan kalau ingin belajar ilmu dunia, maka di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslimin juga sudah tersedia untuk saat ini. Jadi secara kebutuhan sebenarnya tidak perlu, tidak butuh. Zaman sekarang ini mempelajari ilmu agama sampai ke negeri kafir. Di negara kaum muslimin pun sudah terpenuhi, insya Allah. Dan jika sudah banyak orang yang melakukan pendidikan dunia dalam hal dunia di negara kafir, maka yang lainnya sudah terwakili, tercukupi. Yang namanya kehidupan di negara kafir Tentu kehidupan yang penuh dengan syahwat Kehidupan yang jauh dari bimbingan agama Sementara kita harus sadar Bahwa kita tidak bisa menjamin keselamatan diri kita Apalagi dengan ilmu agama yang sangat minim yang kita miliki Bagaimana sikap kita terhadap orang yang mempunyai akidah khawarij sedangkan di sekeliling kita banyak yang berakidah kawarich? Sikap kita adalah tidak bergaul dengannya, tidak duduk bersamanya, menjauh darinya. dan nah, seperti dikatakan oleh para ulama atau sebagian ulama salaf mengatakan al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah hati itu lemah sedangkan syubhat itu nantiasa asam menyambar hati yang lemah tersebut makanya Untuk nasihat yang kita sampaikan tadi dari sahabat Muawiyah adalah Hati-hati jauhi oleh kalian yang namanya Syubhad adalah termasuk salah satu dari fitnah itu Maka jangan sekali-kali kita masuk ke dalam syubhad Dan kita cukupkan sampai di sini, Wallahu ta'ala.